Buya. taubat supaya diterima itu apakah harus perlu niat niat taubat apakah cukup dengan meninggalkan dan janji tidak mengulangi lagi terima kasih Wassalamualaikum. kemudian masalah taubat ya, kalau orang meninggalkan pekerjaan niat tentu niat itu ada dalam segala amalan harus ada niat sebab niat itu sadar kalau ada orang meninggalkan satu, am satu dosa tapi tidak niat meninggalkan tidak taubat Misalnya naudzubillah. Orang setiap hari Minggu berzina. Misalnya. Tahu-tahu ini minggu keempat tidak berzina, apakah sudah dibilang tobat? Kadang-kadang dia meninggalkan maksiat, ya belum dong. Kecuali di malam Minggu yang keempat tiba Allah astagfirullah, aku Al enggak mau zina lagi, baru sah nanti. Jadi menghapus dosa yang lalu. Jadi meninggalkan kemaksiatan belum tentu dianggap to tobat kalau tidak ada kesadaran. Sebab banyak orang meninggalkan kemaksiatan bukan karena tobat tapi karena dia tidak mampu lagi melakukan kemaksiatan jadi harus ada niat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut untuk batak pengampunan dari Allah tobat niat harus niat untuk tobat menghindari dari maksiat itulah sadar dan itulah insab menyesali dosa maka di situ ada satu syarat yang terpenting dalam tobat adalah annadamah penyesalan dan nyesel itu enggak akan mungkin kecuali orang itu sadar akan dosa dan bahayanya dosa nanti di akhirat dan orang itu tidak akan sadar kecuali dia merenung dan merenung ini adalah sadar dan niat setelah merenung jadi harus ada niat untuk bertobat tapi kalau ada orang meninggalkan kemaksiatan maka katailah kalau dia biasa melakukan kemaksiatan dia meninggalkan kemaksiatan dia tidak dicatat dosa akan tapi bukan serta-merta dosa yang lalu sudah dihapus orang dia belum tobat mungkin terpetik di hatinya dia ingin maksiat cuma tidak punya duit saat itu sehingga tidak bermaksiat jadi harus ada di dalam hati kerinduan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut wallahu a'lam bissawab